Dia katakan Ma'ala nafsihi lilhirus Sultan Orang kalau sudah Dikuasai oleh Ambisi Pribadinya punya Kepentingan Punya ambisi Dia tidak akan bisa Kendalikan dirinya Sehingga kamu dapati orangnya banyak ngawur Dalam berbicara, dalam berbuat, tindak tanduknya Asal jadi, karena dia dikuasai oleh ambisi dan kepentingannya Baik itu ambisi harta ataupun yang lainnya Tapi jika orang mendapat taufik dari Allah sehingga dia lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu lebih hikmah bijak mempertimbangkan segalanya termasuk tadi akibat dampak kalau dia bicara ini kalau dia berbuat itu apa yang akan terjadi apa yang akan muncul itu akan banyak mengerem dirimu mungkin kamu sudah tidak tahan untuk bicara tentang apa begitu atau dirimu sudah tidak sabar untuk bertindak melakukan aksi apa saja tapi kalau kamu pertimbangkan ini apa akibatnya orang bisa ukur dia bisa baca kira-kira dampaknya apa kalau memang ternyata kejelekan yang lebih besar lebih banyak dia akan pilih untuk diam untuk tidak berbuat karena sia-sia hanya menimbulkan mazorot atau mafzadah bagi dirinya kejelekan itu atau bagi orang lain enggak ada manfaatnya makanya orang yang kamu dapati banyak menyesal banyak merugi Orang yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu dan tidak pakai akal pikirannya itu diistilahkan toish Apa yang ada di pikiran dia langsung dia ucapkan dia mau bicara apa bicara sudah Nggak peduli Oh ini begini Fulan begini begitu Dia mau berbuat apa dia berbuat aja Langsung dia lakukan itu infiali orang yang punya watak reaksioner gak bisa dengar sesuatu gak bisa melihat sesuatu kecuali langsung dia bayar kontan baik itu dengan kata-kata atau dengan perbuatan yang seperti ini yang akan banyak menimbulkan kerusakan, kekacauan banyak madorot akan timbul karenanya dia nggak nggak nimbang dia nggak peduli apa dampaknya apa akibatnya dia Allah kasih akal tapi tidak dia gunakan